Ama bagus, fain asrak al hadith kitab Allah, wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, wa shir al amur muhdathatuh, wa kall muhdathin bid'ah, wa kall bid'ah zulala, wa kall zulala fil nar. Ikhwatul Allah, Assalamualaikum para pendengar Radio Roja. Di mana saja anda berada Alhamdulillah pagi hari ini Kita kembali berjumpa di udara Melalui gelombang 1476 AM Untuk melanjutkan kajian kita tentang keutamaan ilmu Kita kalau tidak salah sudah membahas 11 poin keutamaan ilmu Salah satu atau poin terakhir yang kita bahas kemarin Adalah bahwa ilmu itu cahaya Yang menyinari jalan-jalan kehidupan manusia Sehingga manusia yang berilmu Mengetahui Apa tujuan dari kehidupan yang dia jalani di alam dunia ini Bagaimana cara dia beribadah kepada Allah SWT sebagai pencipta dirinya bagaimana pula dia bermuamalah dengan sesama makhluk bermuamalah dengan sesama manusia bermuamalah dengan binatang, dengan lingkungan hidup dan menjadikan seluruh langkah kehidupannya dilandaskan kepada ilmu dan basiroh sehingga Arah tujuan dari hidupnya jelas Langkah-langkahnya juga jelas Tertuju kepada arah yang pasti Dan selama dia menjalani kehidupannya Dia mampu menghindarkan hal-hal yang buruk bagi dirinya Dan mampu meraih hal-hal yang manfaat bagi dirinya Itu karena terangnya jalan kehidupan yang dia jalani dengan ilmu yang dimilikinya Karena itulah Para ulama menyatakan bahawa ilmu itu cahaya Poin tersebut sudah kita jelaskan Pada pertemuan-pertemuan yang lalu Kita akan lanjutkan ke poin yang ke-11 Salah satu di antara keutamaan ilmu adalah Annal al alima nurun Yah tadi bihin nasu fi umuri dinihim wa duniahum Bahawa orang yang berilmu itu Menjadi pegangan dan rujukan manusia Baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia dalam urusan agama jelas Orang yang berilmu tentang agama menjadi tempat bertanya Semua manusia Tempat bertanya tentang masalah akidah Khususnya tauhid Tempat bertanya tentang urusan ibadah Tentang urusan akhlak Bahkan di luar urusan agama pun Yaitu dalam urusan dunia Tetap orang yang berilmu menjadi rujukan tempat manusia berkonsultasi Sekalipun dalam urusan duniawi Karena walaupun menyangkut urusan duniawi Ajaran Islam tetap mengatur urusan duniawi manusia tersebut Umpamanya urusan rumah tangga Perselisihan antara suami dan istri itu ada solusinya dalam ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang Sahih. Urusan kenakalan anak-anak Itu juga ada solusinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah Urusan umpamanya bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya Urusan yang menyangkut umpamanya e, Masalah psikologi yang dialami oleh e, manusia itu seluruhnya ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sohih dan yang mengetahui semua solusi tersebut hanyalah orang-orang yang berilmu bagaimana cara keluar dari masalah tersebut secara yang benar secara syari maka dikonsultasikanlah seluruhnya kepada orang yang berilmu tersebut Sebagai salah satu contoh sebuah kisah yang masyhur, Kisah ini dijelaskan di dalam hadis yang suhi Di antara dalam kitab Riyadus Solihin Bab Taubat Tentang orang dari kalangan Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang Ini urusan duniawi tapi orang ini kemudian mau berhenti dari perbuatan membunuhnya. Ingin tobat dari perbuatan jahatnya. Lalu orang ini bertanya kepada manusia. Kepada siapa saya harus berkonsultasi tentang urusan tobat saya ini. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang rahib yang abid. Rahib yang abid. Rahib itu pemuka agama di kalangan Bani Israel Yang ahli ibadah Akan tetapi tidak didasarkan kepada ilmu Umumnya rahib Mereka memiliki semangat ibadah yang tinggi Tapi kurang ditopang oleh ilmu yang benar Sehingga sikapnya Pandangannya Termasuk jawaban atas pertanyaan orang hanya didasarkan kepada Tingginya semangat ibadah dia tetapi tidak dilandasi oleh ilmu Sehingga banyak terjerumus ke dalam kesalahan Dan contoh-contoh yang dijelaskan oleh Nabi Salah Tuhan tentang salahnya rahib ini Banyak Seperti kisah Jurej Jurej ini seorang rahib, ahli ibadah Ketika dia sedang beribadah melakukan sholat sunnah, Ibunya memanggilnya. Jurej bimbang dan bingung. Rabbi ummi au sholati. Ya Allah, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau harus mempertahankan sholatku? Akhirnya dia memilih pilihan yang salah. Dia melanjutkan ibadah sholat sunnahnya. Padahal memenuhi panggilan ibu wajib. Sedangkan, Melaksanakan sholat sunnah adalah sunnah Dia mendahulukan yang sunnah Sampai ibunya kesal Lalu mengumpat Ya Allah jangan kau matikan jurej Sebelum dia melihat wajah seorang wanita pelacur Apa akibatnya? Akibatnya sumpah ibunya kejadian Seorang wanita membawa bayi yang baru dilahirkan Lalu diaku-aku ke orang-orang Bahwa ini anak hasil hubungan dia dengan jurej akhirnya orang-orang pun marah dihancurkannya tempat ibadah jurej bahkan mau dipukuli kemudian jurej memijit perut anak itu lalu bertanya Man abuka? siapa bapakmu lalu si anak itu menjawab bahawa bapaknya adalah seorang penggembala kambing dari sini selamatlah jurej. Orang-orang pun meminta maaf dan membangunkan kembali tempat ibadah untuk jurej. Tapi kisah ini menunjukkan kesalahan jurej dalam bersikap terhadap masalah yang sedang dialaminya antara solat sunatnya dan memenuhi panggilan ibunya. Termasuk bukti yang kuat bahawa rahib adalah... Orang yang memiliki semangat ibadah tinggi tetapi kurang ilmu Dikisahkan tentang Seorang yang telah membunuh 99 orang Ingin bertobat dari kejahatannya Oleh orang-orang ditunjukkan kepada seorang abid Rahib yang abid Lalu dia bertanya min tawbah, Apakah dia bisa bertobat? Faka'annal abid istagamal amr Faqala'la Si Abid menganggap bahwa dosa orang itu sudah terlalu besar, terlalu gede, lalu menjawab tidak, tidak ada tobat bagimu. Kalaplah orang ini, diambilnya pedangnya, dicabutnya pedang yang ada di pinggangnya, lalu disabetkan kepada leher si Rahib ini, sehingga mati genaplah seratus orang yang sudah dia bunuh. Tapi perbuatan itu tidak menyurutkan dia dari niatnya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan membunuhnya. Lalu ditunjukilah dia kepada seorang alim. Seorang yang berilmu. Lalu dia bertanya. Lalu dijawab oleh seorang yang alim tersebut. Dengan menyatakan. La shay'a yahulu baynah huwa bayna taubah. Tidak ada yang bisa menghalangi antara dia dengan taubatnya. Ya, dia bisa bertaubat dan taubatnya diterima. Dengan syarat, dia wajib meninggalkan lingkungan buruknya yang menjadikan dia sebagai seorang pembunuh. Ditinggalkan tempat itu dan beralih berpindah ke lingkungan lain yang terdiri dari orang-orang soleh. Sekalipun jarak yang harus dia tempuh begitu jauh tetapi kesungguh-sungguhannya untuk melakukan tobatnya mendorong dia untuk pergi menempuh jarak yang jauh tersebut. Tapi kemudian di tengah jalan, sebelum sampai ke tempat yang dia tuju, kematian mendatanginya. Dan kisah ini kisah yang masyhur, dan kita bisa melihat bagaimana. Perbedaan jawaban antar orang yang berilmu dengan orang yang jahil Sekalipun orang yang jahil itu adalah ahli ibadah Seperti rahib tadi Efeknya, pengaruhnya berbeda sekali kepada si pembunuh Ketika pembunuh dihadapkan kepada rahib yang menjawab tanpa ilmu Ternyata tidak menghentikan kejahatan dia Terus berlanjut walaupun sudah ada tekad untuk bertobat tapi karena jawaban yang salah dia melanjutkan aksi pembunuhannya dibunuhlah si rahib tersebut sampai genap seratus orang adapun ketika si pembunuh ini berhadapan dengan seorang alim seorang yang berilmu diberi tuntunan diberi wejangan diberi nasihat dan diberi harapan bahwa tobatnya itu tetap akan diterima oleh Allah Azza wa taala Akhirnya berhentilah dia dari perbuatan jahatnya yaitu membunuh. Dan bertobatlah dia dari perbuatan jahatnya tersebut. Orang ini tertunjuk oleh ilmu. Orang ini memperoleh hidayah karena ilmu dari seorang yang berilmu tersebut. Dan betapa banyaknya manusia yang tadinya berada dalam keadaan gelap gulita. Dia berpindah kepada alam yang terang benderang karena ilmu Dia berpindah dari kufur kepada iman Dari kafir kepada islam Dari syirik kepada Tauhid, Dari bid'ah kepada sunnah Dari maksiat kepada taat Dari yang tadinya menelusuri jalan yang bengkok Berpindah menelusi sirotul mustaqim Betapa banyaknya sebuah kisah yang dituturkan oleh Imam Al-Dhahabi, kisah ini juga diceritakan oleh Syekh Muhammad S.A.W. rahimahullah dalam kitab ul-ilmi, tentang seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fikih yang nama Al Imam Ibn Hajar al ala sekolahnya rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Hajar seorang hakim, seorang qadi di Mesir saat itu. Sebagai pejabat tinggi negara, beliau kaya raya. Kalau memakai pakaian, memakai pakaian yang terbagus, yang indah. Kedudukannya tinggi. Kalau beliau bepergian memakai kendaraan termewah pada zamannya yaitu kereta kuda. Ketika beliau sedang bepergian, dicegatlah beliau oleh seorang Yahudi Zayyad tukang menjual minyak. Lalu si Yahudi ini bertanya wahai tuan qadhi qala nabiyukum nabi kalian berkata ad dunyasijnul mu'min wajannatul kafir badunia ini penjara bagi orang-orang mukmin tapi surga bagi orang-orang kafir dunia ini penjara bagi orang mukmin surga bagi orang kafir Begitu Nabi kalian berkata ini walaupun Yahudi hafal hadis dan hadis ini sohih riwayat Imam Muslim dalam soi Muslim dalam kitab Zuhad. Sekarang kita lihat keadaan kita kata Yahudi ini. Anda yang kata anda orang mukmin hidup bagikan di surga, memakai pakaian mewah, kendaraan mewah, kemana anda pergi dihormat orang. Kapan saja dan bagaimana saja anda bicara selalu dengar orang. Seolah-olah dunia ini surga bagi anda. Padahal anda orang mu'min. Saya yang kata anda orang kafir. Hidup bagikan di penjara. Saya miskin. Saya hina kalau saya bicara enggak didengar orang. Kalau saya pergi ke manapun orang tidak mengangguk kepada saya. Seolah-olah dunia ini penjara bagi saya. Kok realita yang kita alami terbalik dengan perkataan Nabi anda Nabi anda mengatakan dunia ini penjara bagi orang mumin Tapi surga bagi orang kafir Tapi kenyataannya anda orang mumin hidup bagi di surga Saya yang kata anda orang kafir hidup bagi penjara Itu perkataan si orang Yahudi yang kafir kepada Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani Rahimahullah dia membenturkan antara perkataan nabi dengan realita. Kalau realita kan real, nyata, pasti benar. Nah, dibenturkan dengan hadis dengan hadis nabi alaihi salatu wassalam. Untung yang ditanya orang yang berilmu semacam al-imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dari segi fikih beliau menganut madhab Syafi'i. Seorang yang cerdas, seorang yang berilmu, seorang yang berpengalaman dalam mengajar, dalam belajar, dalam berdakwah, Ketajaman dan ketinggian dan kedalaman ilmu al-imam Ibn Hajar bisa kita lihat melalui kitab-kitabnya. Maka beliau tanpa harus berpikir panjang memikirkan jawaban yang tepat untuk perkataan si Yahudi ini beliau mengatakan. كتب ليوه أما أنا فيما أنا فيه من الجاه وكثرة الماء بالنسبة إلى نعيم الآخرة يُعتبر سجنة. وأما أنت فيما أنت فيه الآن من ذلة والفقر بالنسبة إلى عذاب النار يُعتبر جنة. Kata Imam Ibn Hajar, adapun aku dengan keadaanku sekarang ini, berupa kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, baju yang mewah. Semua yang aku alami ini dibanding kenikmatan akhirat di surga nanti, apa yang aku alami ini ibarat penjara bagiku. Sedangkan engkau dengan keadaan kamu yang sekarang ini, ya, hina, ya dihinakan orang, ya miskin, ya sengsara. Tapi semua penderitaan yang kamu alami di dunia ini, dibanding azab akherat di neraka nanti, apa yang kamu alami ini ibarat surga bagimu. Begitu jawaban Imam Ibn Hajar dengan keilmuannya yang mendalam. Jadi semenderita-menderita orang kafir di dunia ini surga bagi mereka dibanding Di akhirat nanti, di neraka nanti, di adab dengan adab yang dahsyat Sesenang-senang, sebahagia-bahagia orang mu'min di dunia Tapi dibanding kenikmatan di akhirat di surga nanti Ah di dunia ini ibarat penjara bagi orang-orang mu'min banyak Mendengar perkataan ini Langsung si Yahudi menyatakan, Asyhadu an ilaha illallah, wa Asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Dia bersyahadat, masuk Islam di tangan seorang alim. Karena apa? Karena ilmunya. Hanya dengan satu dua kalimat, cukup untuk membuat seorang Yahudi yang tadinya kafir ini, terterangi, tertunjuki. Memperoleh hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Sehingga masuk Islam dan meninggalkan kekufurannya. Meninggalkan keyahudiannya. Lihat, tadinya kafir masuk Islam. Karena tertunjukkan oleh ilmu. Betapa banyaknya orang-orang yang tadinya musyrik menjadi muahid. Yang tadinya kafir menjadi muslim Yang tadinya ahli bidah menjadi ahli sunnah Yang tadinya menjadi ahli maksiat Berubah menjadi ahli ta'at Karena ilmu Karena tertunjuk oleh ilmu Oleh karena itulah Maka ilmu itu hidayah Ilmu itu Taufiq dari Allah SWT, Baik hidayah yang berupa irsyad Maupun hidayah berupa taufiq Hidayah berupa irsyad itu hidayah yang berisi tuntunan teoritis tentang bagaimana menghindar yang buruk dan menuju kepada kebaikan. Dan hidayah taufik maknanya adalah keinginan dan kemampuan yang Allah berikan kepada hati orang tersebut untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Karena itulah, Maka ilmu itu adalah cahaya yang bisa menunjuki manusia ke jalan yang benar Dan meninggalkan alam yang gelap gulita dengan perbuatan syirik, kekufuran, kemaksiatan, dan kebidahan Berdasarkan hal itulah, maka tidak diragukan lagi bahwa ilmu menjadi rujukan manusia Tidak hanya dalam urusan-urusan agama semata-mata Tapi juga dalam urusan-urusan Duniawi, ketika umpamanya seseorang ya, disakiti, didolimi, difitnah, dihina, dicela, dicerca, dipojokan. Orang itu pasti akan sakit hati. Apa yang muncul di dalam benaknya, pasti keinginan untuk membalas orang-orang yang mendoliminya tersebut. Itu yang didasarkan kepada hawa nafsunya, tapi kalau membalas gak bisa, gak berani, atau gimana. Akhirnya yang bisa dia lakukan cuma menangis, cuma mendoakan keburukan, cuma stres, depresi, dan sedih. Ini urusan duniawi. Yang berupa kles antara dia dengan orang lain, orang lain menghinanya, mencelanya, mengata-ngatainya, memarahinya di muka umum. Bagaimana cara menghilangkan kesedihan, kekecewaan, stres. Dan apa sikap yang benar yang harus dia lakukan menghadapi masalah itu. Coba. Kalau dia curhatnya kepada sesama orang-orang bodoh. Bisa-bisa bales saja itu. Cegat di tengah jalan. Cekek dan seterusnya kan gitu ya. Tapi kalau dia berkonsultasi kepada seorang yang berilmu tentang agama. Akan didapati solusi yang membuat dia bisa hilang. Kekesedihannya, kekesalannya, kekecewaannya, dendamnya, depresinya, stresnya akan hilang. Bahkan diganti dengan kebahagiaan karena ternyata yang dia alami itu menguntungkan. Menurut syariat. Bagaimana tidak menguntungkan coba. Orang yang didolimi. Digibahi, difitnah, dipojokan, dihina, dicerca. Itu pertama karena itu musibah secara psihis. Ya. dari itu berat. Tidak hanya berupa musibah yang kecil. Berat. Maka berguguranlah dosa-dosanya tanpa harus dia tobat dari dosa-dosa itu. Sebab yang menggugurkan dosa tidak hanya tobat. Tapi juga musibah yang kita alami. Termasuk mus musibah secara psihis kesedihan, keresahan, kegelisahan itu juga menghapus dosa, dosa gugur tuh terbaru setobat. Beperihen orang tertobat tertarak gitunya atau jarang dosa terus terusan, ah kita kurangi dosa ini dengan cara menderita, mengalami penderitaan, terlebih kalau penderitaan itu diakibatkan karena kezoliman orang. Ini keuntungan pertama tuh. Keuntungan kedua. Kita dapat pahala kesabaran. Dan salah satu pahala itu kita peroleh dari kebaikan orang-orang yang menghina kita, mendolimi kita. Orang yang dolim kepada kita pasti punya kebaikan. Mungkin dari sholatnya, dari saumnya, dari ibadah-ibadah lain itu dapat pahala. Pahalanya itu di offer ke kita, diberikan kepada kita karena kedoliman itu. Dan itu menguntungkan bagi kita sekaligus hukuman bagi dia. Sementara dosa kita yang gugur, kita lemparkan kepada dia dan dipikulkan kepada pundak dia. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, manil muflis Tahu tidak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Dijawab oleh para sahabat orang yang bangkrut adalah, Allah dilama lalahu alamata'a. Orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan itu orang yang bangkrut. Kata para sahabat, bukan. Beliau kemudian menjawab, Al-muflis min ummati alladhi ja'a bihasanati bisolatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa Pahala dari solatnya, pahala dari zakatnya, pahala dari saumnya, pahala dari semua kebaikannya. Wakad syata mahada, wadora bahada, wadola mahada, wa akhada mala hada, wa safakad dam mahada. Adalah orang yang dulu ketika di dunianya mereka itu solat, zakat, saum, tapi mereka dulu pernah mencelah si anu, memukul si anu, mendolimi si anu, mengambil harta si anu mengocorkan darah si anu dan tidak terbalas ketika di dunia. Fayyak huduhadamin hasanati wahadamin hasanati maka orang yang dulu pernah dipukul ngambil pahala dari orang yang memukul orang yang dulu pernah dicela mengambil pahala dari orang yang mencela. Orang yang dulu pernah umpamanya diejek, mengambil pahala dari orang yang mengejeknya, terus begitu semuanya. Sampai pahalanya habis. Kalau pahala habis tapi gedolimannya masih tersisa, ada yang belum terbayar, maka dosa orang-orang yang didolimi diambil dan dibebankan kepada orang yang dolim tadi. Pahala habis, dosa tambah numpuk. Bangkrut dia. Kalau ditimbang antara pahala dan dosa kan pahala sudah habis tuh orang. Dosanya aja numpuk pasti berat ke mana? Berat ke dosa. Allah berfirman wa amman amma khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal-amal kebaikannya lebih berat amal dosanya maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah ke neraka hawiyah. Wal jadi perbuatan dolim orang lain kepada kita secara otomatis sudah dihukum langsung oleh Allah berupa Dikurangi pahala dan diberikan kepada orang yang didolimi Dan ditambah dosa dan diambil dosa itu dari orang yang didoliminya Siapa yang untung, siapa yang rugi dalam kasus ini? Jelas Yang untung adalah yang didolimi, yang dicela, yang dihina, yang digibahi, yang difitnah Dan yang rugi, rugi adalah orang yang memfitnahnya yang mendolimi, otomatis itu Menyadari, mengetahui hal ini Maka kita, pihak orang yang dirugikan, orang yang dicela, orang yang dihina, orang yang di fitnah Bisa tersenyum sendiri, ya untung Kalau begitu saya pahala nambah, dosa berkurang Dia pahala berkurang, dosa nambah Selain, sebagai korban yang didolimi, doa kita makbul dikabulkan oleh Allah walaupun kita orang yang banyak dosa orang yang durhaka kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi beliau menyatakan dakwatul madhu mustajabatun wa inka nafajiro doa orang yang didolimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka orang yang banyak dosa bahkan walaupun dia orang kafir tapi didolimi lalu berdoa kepada Allah itu akan dikabulkan Kata Nabi alaihi salatu wasalam da'wat al-madzum fa innahu ba laisa bainahu wa hijab wa in kana Takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah walaupun dia itu orang kafir Sekalipun orang kafir tapi dia dizalimi lalu berdoa, di siapa itu? Apalagi orang mukmin, sekalipun mukmin yang berdosa besar. Apalagi orang mukmin yang soleh lalu didolimi lalu berdoa atas bagi kecelakaan orang-orang yang mendoliminya wah itu kena banget itu. Coba diberikan penjelasan berdasarkan ilmunya seperti itu apa yang teralami oleh orang yang sedih karena dihina orang tadi berubah itu oh iya dengan dihina ini saya untung. Dengan didolimi ini saya untung, Pahala nambah dosa berkurang Sementara orang itu rugi Orang yang tadi mendolimi rugi Dosanya menambah Pahalanya berkurang Nah ingat kepada hal ini Hilang itu kesedihan Karena merasa untung Malah dia bisa-bisa menantang Ayo hina lagi saya silakan hina lagi saya Marahi lagi saya Celak lagi saya di muka umum Dolimi lagi saya Karena dengan itu dia untung dan orang yang menghina dan mencelanya rugi. Tertunjukilah orang itu, terlepaslah orang itu dari stres. Dari depresi, dari kesedihan, dari kekecewaan. Dan ini menunjukkan ilmu itu memberi petunjuk. Kepada manusia tentang bagaimana bersikap yang benar dalam menghadapi semua permasalahan. Walaupun masalah itu masalah duniawi, tapi solusinya Islam itu... Sudah demikian lengkap karena Islam satu-satunya agama di dunia ini yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yang memberikan solusi dan jalan keluar terhadap seluruh problematika kehidupan yang dialami oleh manusia di dunia ini. Apapun. Problematikanya tersebut sekalipun urusan pribadi, sekalipun urusan keluarga, sekalipun urusan bisnis, sekalipun urusan urusan duniawi, solusinya sudah ada secara lengkap disediakanlah ajaran Islam. Inilah keutamaan yang ke 11 tentang orang tentang bahwa ilmu adalah cahaya yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Kalau yang ke-10 kemarin ilmu itu bisa memberikan eh, merupakan cahaya yang menerangi jalan-jalan kehidupan manusia. Yang ke-11 ini bahwa ilmu bisa eh, merupakan cahaya yang bisa memberikan petunjuk dan solusi dari semua problematika hidup yang dialami oleh manusia. Inilah yang ke-11. Kedua belas, keutamaan yang kedua belas dari ilmu adalah, ilmu itu diibaratkan seperti air hujan, dan air hujan itu tidak diragukan lagi merupakan rahmat, kalau Allah mau memberikan rahmat kepada manusia yang taat, Salah satu rahmat yang diberikan lahir hujan. Coba lihat umpamanya surah Nuh. Allah berfirman, berkata Nabi Nuh, Fakultu stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yurisilis sama alaikum idraram. Kata Allah, berkata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, Minta ampunlah kalian kepada Allah Karena semuanya Allah itu maha pengampuan Yursiri sama alaikum idrora Maka kalau kamu minta ampun Allah akan menurunkan hujan kepada kalian Hujan rahmat bukan azab Hujan rahmat Nah karena hujan itu rahmat Sebagai balasan Allah atas istighfar manusia Maka ilmu seringkali di Diumpamakan sebagai air hujan Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Abu Musa al ashari radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salat wasallam bersabda "Matsalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsali ghaythin asaba ardhon" فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصبى طائفة أخرى إنما هي قيئا لا تُمْسِكُومَاءً وَلَا تُمْبِتُ كَلَاءَ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنفَقُهَا فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَأَلِيمًا وَعَلِيمًا وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْهُ الرَّحْمَنُ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُهُمْ petunjuk dan ilmu yang Allah telah mengutus aku dengan membawa petunjuk dan ilmu itu perumpamaan risalah perumpamaan ilmu tentang agama Islam yang Allah turunkan kepadaku untuk aku sampaikan kepada manusia adalah seperti air hujan yang menimpa tanah lihat Ilmu agama yang dibawa oleh Nabi Alaihi SAW dalam hadis ini, diumpamakan seperti air hujan yang menimpa tanah. Maka si tanah itu ada tiga jenis dilihat dari penerimaan tanah tersebut terhadap air hujan tadi. Ada jenis tanah yang gembur subur. Dia menyerap air dan dari serapan air itu si tanahnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan rumput-rumputan yang banyak. Seger. Itu tanah yang gembur. Ada lagi jenis tanah yang disebut ajadib. Mungkin seperti batu cadas. Ajadib ini keras. Tidak menyerap air tapi menahan air. Sehingga airnya tergenang. Jadilah semacam kolam gitu ya Airnya gak nyerap tapi tertahan, tertampung Maka Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan air yang tergenang tersebut Manusia minum dari air itu Memberi minum ternak-ternaknya Menyirami tanam-tanaman dengan air yang tergenang itu dan seterusnya Lumayan Ini jenis yang kedua ada lagi jenis tanah yang ketiga yang buruk yang disebut dengan kian. Kian ini saya nggak tahu dalam bahasa Sunda atau Indonesia-nya apa, tapi sifatnya dijelaskan latum sikumaan walatum bitukala. Sikian ini tidak bisa menyerap air, tidak bisa juga menahan air agar tergenang, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi mungkin seperti batu cadas yang ada di lereng bukit gitu ya. Tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerap air dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di batu tersebut. Jadi tidak ada manfaatnya hujan yang menimpa jenis tanah seperti itu. Diserap tidak, ditampung tidak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan juga tidak. Inilah tiga jenis tanah. Dan tiga jenis tanah ini menggambarkan tiga jenis hati manusia. Ada manusia yang seperti tanah yang gembur tadi. Bila di, di, di, di airi, air hujan. Airnya diserap. Lalu gembur subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Itu jenis hati yang terbaik. Ketika dia menerima pencerahan ilmu. Penjelasan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah diserap. Masuk ke dalam hatinya Jadi sebuah keyakinan Lalu tumbuhlah amalan-amalan baik Dari ilmu tersebut Ilmunya diamalkan tuh Ini hati terbaik Ibarat tanah yang subur Kedua yang disebut dengan ajadib Tanah Yang tidak bisa menyerap air Tapi bisa menampung air Ini lumayan Walaupun ini gak bagus juga Lumayannya karena ada manfaat air yang tergenangnya itu dipakai minum Pakai minum binatang, pakai menyiram, pakai nyuci gitu Ini jenis hati ya Yang dia ini tidak menyerap air Tidak meyakini kebenaran ilmu yang dia dengar Tapi dia hafal ilmu itu dia fahami, dia hafal, tapi tidak diyakini dan dia ajarkan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mengamalkan dan tidak meyakininya. Seperti umpamanya para orientalis di barat, mereka kafir, tapi mereka mempelajari Islam, ada yang hafal Quran, ada yang hafal ribuan hadis, ada yang Pintar ahli dalam bahasa Arab mengajarkan ajaran Islam sebagai suatu ilmu saja. Tapi tidak diyakini sebagai sebuah ajaran yang benar. Mereka tetap dalam kekafirannya walaupun menguasai ajaran Islam. Dan itu banyak. Tapi walaupun mereka itu secara teoritis mengajari Islam. Tapi sikap subjektivitasnya sebagai orang kafir yang keki kepada Islam jelas tidak bisa disembunyikan. Dipleset-plesetkanlah dalil. Dimanipulasilah dalil akhirnya menggambarkan Islam sebagai sesuatu yang tidak layak untuk diajarkan Tidak layak untuk diyakini gitu Untuk diamalkan Makanya mereka sendiri tidak meyakini dan tidak mengamalkannya Tapi ada manfaat Yaitu diberitahukan, diajarkan kepada orang lain Walaupun nilai, -nilai mahal tetap ada saja Karena kesalahan mereka dalam menjelaskan Karena dorongan kesentimen, kesentimenan mereka terhadap ajaran Islam. Ada kalanya manusia menguasai ilmu tentang Islam tapi tidak diakin dan diamalkan tapi diajarkan kepada orang lain. Para Islamolog itu. Para Islamolog itu orang-orang yang menganggap Islam sebagai suatu ilmu saja. Seperti ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Dia memperoleh keuntungan duniawi dari mengajarkan ilmu tentang Islam tersebut... Sebagaimana orang-orang lain yang juga menguasai ilmu-ilmu duniawi memperoleh keuntungan dari mengajarkan dan mem mempraktekan keilmuan tersebut Para montir, para insinyur, para dokter gitu ya Ilmu dunia yang mereka kuasai menghasilkan keuntungan duniawi Uang, jabatan, popularitas Nah kemudian Demikian juga tentang Islam yang difahami hanya sebagai sebuah ilmu, tapi tidak diamalkan. Diajarkan, diajarkan sebagai profesi yang menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan duniawi. Nah ini jenis hati yang disebut dengan ajadib. Seperti batu cadas yang bisa menampung air, tapi tidak bisa menyerap, tapi ada manfaat. Ini buruk. Jenis hati yang ketiga yang disebut dengan kian. Ini yang terburuk. Tidak bisa menyerap air, tidak bisa menampung air, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sana. Tidak bisa sama sekali. Ini orang yang kafir. Didakwahi, tidak nerap sedikit pun. Tidak nempel sedikit pun. Tidak diyakini, tidak mau memahaminya, tidak mau mendengar. Kalau tak mendengar masuk kanan keluar telinga kiri, tidak ada bekasnya sedikit pun. Itu yang teralami dan tentu saja karena tidak diyakini, tidak diamalkan dan tidak diajarkan kepada orang lain ini seburuk-buruk hati manusia. Rasul Salosom di akhir hadis ini menyatakan. Fadzalika mathalu manfaqaha fidinillah wanafa'ahu mambasyanallahu bi itu adalah orang perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah dan memberi manfaat kepada manusia dengan agama ini orang itu memahami ilmu mengamalkan mengajarkannya dan adapun orang yang kedua dan yang ketiga adalah orang yang tidak Mengangkat kepalanya sedikit pun terhadap agama Allah ini. Dan tidak menerima petunjuk dan hidayah dari Allah yang aku telah diutus oleh Allah dengan membawa agama tersebut. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, Nabi Ali Wasallam mengumpamakan ilmu dengan hujan. Dan hujan adalah rahmat. Dengan hujan, tanah jadi gembur. Dengan hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dengan hujan udara pun menjadi bersih dan sejuk. Dengan hujan maka suasana pun tercipta lebih indah dan lebih uh, menyenangkan daripada sebelumnya. Dan itu merupakan perumpamaan dari ilmu. Dan itu menjelaskan salah satu di antara keutamaan ilmu. Itulah yang kedua belas. Ketiga belas, atau yang terakhir Dari pembahasan tentang keutamaan ilmu ini Maksudnya terakhir dari poin ini Bukan terakhir pembahasan ilmu secara menyeluruh Setelah itu sudah, enggak ada, enggak masih banyak Kita belum membahas apa itu ilmu Kita belum membahas apa itu hukum mem mempelajari ilmu Kita juga belum membahas apa apa yang harus kita lakukan agar bisa memahami ilmu secara benar Kita juga belum membahas apa saja perkara-perkara yang bisa menghalangi sampainya ilmu kepada kita Banyak masih ya yang kita akan pelajari tentang ilmu Jadi poin terakhir ini adalah poin terakhir tentang keutamaan ilmu Apakah poin terakhir ini? An'alloha yarfau ahlal ilmi fil akhirah fi dunya Amma fil akhirati fa inna Allaha yarfa'uhum darajat bihasbi ma bihi min ad-da'wati ila azza wa wal 'amali bima 'alimu. Wa fi dunya yarfa'uhum Allahu bayna ibadihi bihasbi bihi. Katika balas Allah akan mengangkat derajat ahli ilmu di akhirat dan juga di dunia. Adapun di akhirat, Allah akan mengangkat derajat mereka beberapa derajat sesuai dengan dakwah dan amal yang mereka lakukan dari ilmu itu. Semakin hebat amalnya, semakin hebat dakwahnya yang didasarkan kepada ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Adapun di dunia, Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu di kalangan hamba-hambanya. Dia dimuliakan oleh Allah dan juga oleh sesama manusia karena ilmunya sesuai dengan pengamalan dari ilmu yang dimilikinya. Makin bagus pengamalan dari ilmu, makin mulia dia. Sebaliknya kalau umpamanya, pengamalannya bertolak belakang dengan ilmunya maka Allah akan hinakan dia dan manusia pun akan menghinakannya Dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Allah berfirman yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat Adapun penyebab diangkatnya derajat orang itu di akhirat disebabkan karena banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang itu. Dan sedikitnya dosa yang dimiliki oleh orang itu karena sebagian besar dosa-dosanya sudah diampuni dan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla karena ilmu yang dipelajari dan diajarkannya. Inilah yang menjadi penyebab orang itu diangkat derajatnya lebih tinggi karena pahala-pahalanya yang besar. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah sahih Bukhari ketika menjelaskan ayat ini, ayat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, beliau menyatakan rafatud darajat likasrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kenapa orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah? Karena diyakini pahalanya jauh lebih besar daripada yang lainnya. Kenapa pahalanya jauh lebih besar lebih banyak daripada yang lainnya? Karena dengan ilmu yang dimilikinya, dia bisa menghasilkan pahala yang tidak henti-hentinya dan menggugurkan dosa-dosa walaupun tidak ditobatinya. Bagaimana caranya? Caranya ajarkan saja ilmu itu. Ajarkan ke banyak orang, lalu ilmunya diamalkan oleh murid-muridnya, maka murid-muridnya dapat pahala dari amalan itu, gurunya pun dapat pahala dari amalan murid-muridnya. Hadis tentang masalah ini banyak. Sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, Manzana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajaruah wa ajaruman amilabia. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, maksudnya mengajarkan ilmu kebaikan, mengajarkan aqidah, mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhbar itu sama dengan menunjukkan jalan kebaikan dalam Islam. Maka orang itu akan perlah pahala ditambah pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu. Sampai kapan pahala ini mengalir, tidak ada batasnya, walaupun orang itu sudah mati. Orang itu tidur, orang itu rileks, santai, tapi murid-muridnya mengamalkan ilmu yang berasal dari dirinya. Apa yang terjadi? Pahalanya tetap mengalir, walaupun dia sedang tidur bukan pahala dari tidurnya tapi pahala dari amalan murid-muridnya ketika si guru tidur walaupun sudah mati tetap ngalir idza matabnu adama inqata amalu illa min thalathin karena anak ada mati putus semua amalnya maksudnya putus semua pahala dari amalnya pahala salat putus karena dia enggak bisa salat lagi kalau udah mati pahala saum putus pahala baca quran putus semua pahala yang lain putus kecuali tiga Pertama, suraqah jariah. Kedua, aw ilmin yuntafau ilmu yang bermanfaat. Ketiga, aw waladin solehin Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah itu, yang mengalir terus ini tiga sampai alam kubur, terus ngalir. Orang itu sudah mati, kalau sudah mati dosanya tidak akan dia lakukan lagi tuh. Dosanya berhenti tapi pahala ngalir terus tuh. Makin banyak ilmu yang dia lakukan, yang diamalkan, yang diajarkan, Makin banyak pahala yang mengalir terus ke alam kuburnya. Apalagi kalau tiga-tiganya dapat. Ya dia berilmu mengajarkan ilmunya, ya dia berharta mensodakohan. Hartanya secara jariah, ke mesin, ke pesantren, ke madrasah, ke dakwah. Pokoknya yang begitu. Ya juga dia punya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, Wah lengkap sudah tiga-tiganya dapat mengalir itu pahala secara deras ke alam kuburnya tuh sampai hari kiamat. <tuh> Oleh karena itulah maka orang yang berilmu itu pahalanya akan tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ini yang menyebabkan dia itu terangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi di akhiratnya. Itu dari satu sisi tuh sisi pahala. Dari sisi lain, yaitu sisi dosa, dosanya berguguran terus tuh. Walaupun dia tidak tobat. Bergugurannya itu dari mana? Dari istighfar para malaikat dan makhluk lain bagi orang itu. Para malaikat itu menyatakan, Allahu magfirlahu, Allahu marhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Begitu terus tuh. Jumlah malaikatnya, wah entah berapa miliar. Karena banyak penghuni langit dan bumi ditambah para binatang. Loh dari mana kita tahu itu? Dari Nabi saw. Nabi tahu dari mana? Dari Allah. Nabi mah tidak akan berbicara tanpa wahyu dari Allah. Wa mayyantiq wa anil hawa inhuwa illa wahyuyuha. Bagaimana perkataan Nabi alaihissurat wasalam dalam masalah ini? Lihat sebuah hadis yang diterima dari Abu Uma Maalbahilir Raalallahu an. Kata Abu Umamah dhukir oleh Rasulullah s.a.w. Ahaduhumma alim wal akhar abid. Diceritakan kepada Nabi s.a.w. tentang dua orang. Satu berilmu, satu abid. Berilmu itu orang yang ilmunya tinggi. Tapi ibadahnya pas-pasan. Kalau abid ibadahnya hebat tapi ilmunya kurang. Mana yang lebih utama kata Nabi s.a.w. Fadlul Alami Al, -al, -al Amr kafadlil Qamaril Lailatul Badr Al Sa'ir al Kawaqib keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Terus kata Nabi Sosam Inna Allahu Malakikatuhu Ahlas Samawati Walad hatta namlah fi juhriha wahat al Hud Layyussallama ala muallimin nasil khair Sesungguhnya Allah, para malaikatnya dan seluruh makhluk penghuni langit dan bumi sampai semut yang ada di lubangnya sampai ikan yang ada di lautan semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada semua manusia. Kita sudah jelaskan solawat Allah kepada hamba maksudnya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Dan salawat para malaikat kepada si hamba tersebut Maknanya adalah istighfar mereka dan tarahum mereka bagi orang-orang tersebut Malaikat itu selalu mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia Begitu Dan malaikat yang berdoa begini bukan satu, dua Pengundi langit dan bumi loh Banyak dan pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla dan efek dari pengabulan doa malaikat ini terasa oleh orang yang didoakannya gugurlah dosa dia. Tercurahkan rahmat kepada dia. Dosanya gugur, rahmatnya bertambah banyak yang Allah berikan kepada orang itu. Oleh karena itu dosa berkurang, pahala nambah itu yang teralami oleh orang-orang yang berilmu berdasarkan hal itulah maka pahalanya tambah banyak dosanya tambah berkurang kalau ditimbang maka dia kena dengan ayat fa'amma manthakulats mawazinu fahu fi insyati rodi siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridoi ini yang menyebabkan Derajat orang yang berilmu begitu tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Itudih akhirat yarfa'illahul utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Adapun di dunia Allah akan muliakan dia. Sebab mulia hinanya orang itu tergantung dimuliakan atau dihinakannya orang itu oleh Allah Subhanahu Wali Allahil Azza Tu, wali Rasulilah, wali Muminin kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang Mumin. Watuinszuman tasha, watu <tutututuk> dziluman tasha. Ya Allah, kau memuliakan siapa sahaja orang yang kau muliakan dan kau akan menghinakan siapa sahaja orang yang kau hinakan. Siapa orang yang akan dihinakan dan akan dimuliakan? Orang yang akan dimuliakan adalah orang yang Mengamalkan ilmu dari kitab Al-Quran ini Dan orang yang akan dihindarkan Orang yang bersifat Cuek, acuh, tak acuh Menganggap remeh kepada Al-Quran ini Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim Nabi alaih salatu wassalam bersabda Innallaha yarfau qawman bihadal kitab Wa yadau bihi akharin Sesungguhnya Allah akan mengangkat Kemuliaan atau derajat suatu kaum Karena kitab Al-Quran ini nih. Dan Allah akan menghinakan kaum lain Juga karena kitab Al-Quran ini Maksudnya kata Imam An-Nawawi Dalam kitab syarah Sahih Muslim Allah akan mengangkat derajat orang Karena dia mengamalkan Kitab ini, mempelajarinya Memahaminya, mengamalkannya Mengajarkannya, mendakwakannya Dan sabar di atas semua itu Orang itu akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla Sekalipun cuitan orang menghinakannya, dia tetap akan mulia. Dan Allah akan menghinakan kaum lain karena kitab Al-Quran ini maknanya orang yang dihinakan itu karena dia hare-hare kepada kitab Al-Quran ini, har-har baik, hare-hare baik, cuek dan tidak peduli, tidak mau mempelajarinya, tidak mau membacanya, tidak mau mengamalkannya apalagi mendakwakannya Bagaimana dia mau beramal paham juga isi kitab enggak? Bagaimana dia mau mendakwakan bisa aja bacanya enggak umpamanya atau tara macam-macam acan, Tara muka-muka acan gitu ya. Dia cuek kepada Al-Qur'an, dia me meremehkan Al-Qur'an, dia tidak pernah melirik-lirik acan kepada Al-Qur'an, malah Qur'an juga enggak punya tuh di rumah tuh. Kalau enggak punya gimana bacanya? Gimana memahaminya? Gimana mengamalkannya? Dan itu wujud nyata dari ketidakpedulian dia kepada Al-Qur'anul Karim. Allah akan menghinakan orang seperti itu. Allah akan tidak akan peduli kepada orang itu sebagaimana orang itu pun tidak peduli kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa mengetahui salah satu di antara keutamaan ilmu. Ilmu itu bisa menjadi penyebab lahirnya pahala yang tidak putus-putusnya, akibatnya dia akan diapakan? Diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Inilah Para pendengar Radio Roja 13 poin dari keutamaan ilmu Insya Allah hari selasa yang akan datang kita akan membahas apa itu ilmu dan bagaimana hukum mencari ilmu Untuk pagi hari ini cukup sampai di sini saja penjelasan saya Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab Dipersilakan para pendengar untuk mengajukan pertanyaan baik lewat telepon ataupun SMS yang nomornya tadi sudah diungkapkan dan nanti juga mungkin akan diungkapkan lagi untuk sesi tanya-jawab saya serahkan pengaturannya kepada Al-Ahmudzain Tafadol ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jazakallah hayran, Terima kasih Ustaz Abu Haidar atas materi yang sangat bermanfaat Yang telah disampaikan oleh Ustaz Berikutnya kita masuki sesi tanya-jawab Persilahkan kepada pendengar Radio Roja untuk Mengajukan pertanyaannya lewat telepon ke 02286862637 ataupun lewat SMS ke 08112271476. Sekali lagi, pertanyaan bisa disampaikan melalui telepon ke 02286862637 atau SMS ke 08112271476. Kita bacakan dulu ada Pertanyaan lewat SMS dari nomor 08782354 sekian sekian sekian. Pertanyaannya Bismillah Assalamualaikum Pak Ustad. Di kampung saya Ustadnya merangkap dukun. Bolehkah ikut kajian di masjidnya? Tahu, Ustadz. Iya Ustad merangkap dukun. Perdukunan adalah sesuatu yang terlarang menurut ajaran Islam Dan ini dibahas di dalam kitab-kitab Tuhid Sampai Umar bin Khattab menyatakan dukun itu adalah Tawgut Tawgut itu salah satu maknanya adalah dukun Nabi AS pun menyatakan Man atakah hinan wassaddaqahu bima yakul faqadka faraw bima unghzila Ilah Muhammadin, saw. Siapa orang yang mendatangi dukun, kemudian dia mempercayai omongannya, maka berarti orang itu telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad, saw. Oleh karena itu, para ulama seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah menjelaskan bahawa orang yang mendatangi dukun ini ada tiga kelompok manusia Ada tiga golongan, tiga jenis Pertama, orang yang mendatangi dukun Bertanya kepada dukun dan tidak percaya kepada omongan dukun itu Orang ini 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima Walaupun dia tidak percaya Kedua, orang yang mendatangi dukun dan percaya kepada omongan dukun tersebut Orang ini dianggap telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi para ulama menjelaskan ini termasuk kufur kecil. Kufur kecillah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang terjerumus ke dalam dosa besar. Ketiga ini yang bagus. Walaupun berisiko, yaitu orang yang mendatangi dukun untuk mendakwahi dan menasihatinya untuk beramar ma'ruf nahimunkar Kepada si dukun itu Agar dukun itu menghentikan Praktek perdukunannya Tapi sekali lagi ini tentu saja berisiko Karena dukun itu tentu saja Tidak akan bisa langsung menerima Bahkan akan ngamuk-ngamuk marah-marah Tapi itu risiko dari sebuah dakwah Walhasil dukun itu sesuatu yang terlarang Secara syari menurut ajaran Islam Nah kalau dukun seperti ini ceramah memberi pengajian Maka pertama keyakinan si dukun dengan isi yang diceramahkan Kalau isi ceramahnya benar itu bertolak belakang Kedua dikhawatirkan isi ceramahnya tentang perdukunan Mengajak orang-orang untuk dudukun gitu ya Mendalili praktek perdukunannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah Sedangkan orang yang jadi jamaahnya awam Gak tahu mana benar mana salah yang jelas ini orang disebut kiai, memakai ayat Quran, memakai hadis oh pasti benar tuh umpamanya, tanpa tahu bahwa itu keliru. Bahwa ayat dan hadis yang dibawakannya mungkin benar, ayatnya pasti benar, hadisnya pasti benar. Tapi yang salah adalah istidlal atau pengambilan penerapan dalil, interpretasi, penafsiran, serta penerapan ayat dan hadis yang dibawakannya. Itu yang belum tentu benar. Oleh karena itulah, maka kalau keyakinan si dukun bertolak belakang dengan isi ceramahnya, atau dikhawatirkan tadi nanti dia akan menceramahkan perdukunannya dengan didialili oleh Al-Quran dan Hadis. Dan orang awam tidak tahu di mana letak kekeliruannya. Ini berbahaya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mubarak menyatakan. Al-ilmu dinun fanduru min ayn akhattum dinakum. Ilmu itu agama. Maka anda kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kita mengambil agama dari orang yang keyakinannya bertolak belakang dengan agama, bagaimana mungkin gitu ya? Jangankan keyakinannya keyakinannya benar tapi amalnya keliru gitu ya. Ya jangan belajar agama kepada orang yang amalannya keliru seperti itu, apalagi ini keyakinannya sendiri yang bertolak belakang dengan agama yang kita anut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih. Sekali lagi kepada pendengar Radio Roja untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya lewat telepon ke 86862637. Sekali lagi telepon 86862637 atau lewat SMS ke 08112271476. 08112271476. 1227 Silahkan untuk menyampaikan atau memberikan pertanyaannya Nanti insya Allah dijawab oleh Ustaz Abu Hadar Sementara itu kita bacakan kembali SMS yang kedua Dari 0896566 Sekian sekian sekian Pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustaz jika kita marah kepada anak Sampai memukulnya Apakah kita sudah berbuat zolim kepada anak Jazakoballahu khairan Kiara condong Iya Bapak atau ibu Dari Kiara condong Bagaimana memukul anak karena marahnya Apakah termasuk zolim atau tidak Tergantung Jenis kesalahannya Ada kesalahan yang Menyebabkan orang tua Dibolehkan untuk memukul anak Sebagaimana contoh Umpamanya Kalau anak sudah usia 10 tahun Tidak mau sholat juga Maka pukul Berasalkan sabda Nabi SAW Murru auladakum Iza balagu sab asinin Wadribuhum alaiha Itu kata Nabi SAW Iza balagu ashrasinin Kata beliau Perintahkan anak-anakmu untuk sholat kalau usianya sudah sampai tujuh tahun. Perintahkan, bukan mulai diajari. Mulai diajarinya sejak jauh sebelum itu. Sehingga Imam Sufyan al-Tawri ketika ditanya kapan kita harus memulai mengajarkan sholat kepada anak-anak. Beliau menjelaskan apabila si anak sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Itu ajarkan. Dengan cara mengajarkan yang sesuai dengan daya tangkap anak Ya anak masa itu sekitar setahun dua tahun masih tuturut munding kata orang Sundamanya Akhirnya apapun yang kita lakukan itu diikuti ya, Kita sholat di hadapan anak itu agar anak itu apa? mengikuti gerakan kita bawa ke kemesi dan seterusnya. Nah seperti itu, nah sampai tujuh tahun itu sudah bisa, anak sudah bisa gerakan salat yang benar, bacaan bacaan yang benar, perintahkan. Kalau sebelum tujuh tahun tidak diperintahkan. Ini sekarang diperintahkan, Nah kalau sudah sepuluh tahun masih nggak salat, pukul mereka. Itu dibolehkan memukul anak. Berdasarkan hal itu, para ulama beristimbat apabila belum 10 tahun dan si anak melakukan kesalahan yang kadar kesalahannya di bawah meninggalkan sholat, maka tidak boleh dipukul. Jadi kalau kesalahannya adalah kesalahan yang pantas dipukul, boleh dipukul. Dan itu bukan kezoliman, bahkan berpahala karena melaksanakan perintah Nabi AS. Tapi kalau umpamanya kesalahannya tidak sebanding dengan hukuman pukulannya, yaitu zalim. Wallahu'alam so. Ya, kita ada pertanyaan lewat telepon dari Ibu. Silakan Ibu. Silakan, Bu. Halo, asalamualaikum Pak Halo. Halo, asalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ibu. Ibu mohon maaf radionya dikecilin dulu Ibu ya. belajar apa? anak-anak saya itu uh, sekolah undangan uh, yang uh, yang apa namanya? tidak ada catatan agama ya di sekolah. Akhirnya semua selesai eh uh, sabiana semuanya posan dan sudah berkeluarga dan punya anak. Dan nah, setiap saya mendengarkan radio-radio uh, radio-radio ini dan satu-satu satu sana jadi ketakutan Pak Ustaz. Nah, dan saya semua bisnis uh, saya itu saya masukkan ke dokter kandung saya hal-hal berdasarkan pada tempat yang ini dan bisa mengharapkan al-qur'an memberikan uh, tapi banyak kendala yang saya dapatkan dari lingkungan saya yang mengatakan anak saya itu bisnis saya itu uh, saya tinggal dari rumah uh, bagaimana menanggapi hal ini akan saya uh, ia ketakutan kepada Allah. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam, wa wabarakatuh. Iya, ibu yang barusan bertanya ya, memiliki empat anak, tapi mungkin karena ketidaktahuan dulu, anak-anya disekolahkan ke sekolah-sekolah unggulan gitu ya. Sampai sukses Sampai sukses dalam urusan duniawi gitu ya Tapi kemudian Belakangan setelah mendengar banyak penjelasan Bahwa itu keliru karena Tidak menanamkan pendidikan Islam sejak dini ke anak-anaknya Nah akhirnya itu ditebus dengan memasukkan cucu-cucunya ke pesantren dan Alhamdulillah cucu-cucunya Sudah hafid setengah dari Al-Quran ini ya 15 juz Alhamdulillah Barakallahu Fik Dan mudah-mudahan seluruh cucu-cucu Dari ibu yang bertanya tadi itu Menjadi cucu-cucu yang soleh dan solehah Alim dan alimah, mujahid dan mujahidah yang bermanfaat bagi agama ini, bagi umatnya, bagi orang tuanya, bagi nenek dan kakeknya ya. Nah, tapi apa akibatnya? Akibatnya orang tua dari cucunya, yaitu anak-anak dari ibu itu tadi mungkin eh, merespon dengan respon yang kurang sesuai dengan harapan. Bagaimana sikap ibu tadi ya? Apa yang ibu lakukan terhadap putra-putra ibu yang empat itu Dengan tidak mendidik anak-anak ibu Dengan pendidikan agama yang layak Karena ketidaktahuan dulu ya Semoga dimaafkan oleh Allah SWT Dan ditobati dengan cara ibu menyesalinya Dan ibu menebusnya dengan memasukkan cucu-cucunya ke pesantren Mudah-mudahan itu adalah hal yang Menjadi bukti nyata tentang baiknya itikad ibu untuk menebus kesalahan yang lalu Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya Kedua, bahwa ibu sebagai orang tua Sebagai orang tua masih tetap berkewajiban beramar ma'ruf nahi munkar Mendidik dan mengarahkan anak-anak Sekalipun anak-anak itu sudah dewasa Anak-anak itu sudah punya anak-anak lagi gitu ya Sudah dewasa, sudah berumah tangga Sudah disebut orang tua juga Tapi tetap, jangankan ibu ke anak-anaknya Seseorang kepada orang lain temannya Tetap berkewajiban saling menasihati Saling beramara malafnih munkar Saling mengingatkan Terlebih orang tua kepada anak Memiliki kewajiban yang ditetapkan secara syari Untuk Menasihati dan beramar ma'ruf nahi munkar. Tetaplah menasihati anak-anaknya, memberi pengertian kepada anak-anaknya. Semoga dengan cara seperti itu Allah memberikan hidayah membukakan hati mereka untuk sejalan dengan keinginan dan obsesi ibu tadi ya mudah-mudahan saja seperti itu. Bagaimana caranya banyak. Coba di apa suruh mendengarkan kajian-kajian di radio Roja ini, dikasih buku-buku, dikasih kaset atau CD yang berisi kajian, disuruh untuk datang ke pengajian yang membahas masalah-masalah agama secara benar. Seperti itu, mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah sehingga jadi selaras keinginan ibu dengan keinginan anak terhadap cucu dan anak mereka itu itu selaras gitu ya sehingga alhamdulillah dukungan datang dari semua pihak, tapi tetap ibu berkewajiban menasihati anak, ibu tetap istiqomah dengan sikap yang benar ibu, walaupun jutaan e, tantangan menghadang gitu ya, walaupun Tantangan ini datang dari anak sendiri Tetap istiqamah Dan tetap beramar ma'ruf nahimunkar Dan tetap berdoa Berdoa berdoa Agar Allah menurunkan hidayah kepada siapapun Orang-orang yang kita cintai Agar berjalan di atas kebenaran Barangkali begitu Ibu ya Allahu'alam bisawab Masukallah heran Ustad atas Jawabannya Sambil kita menunggu telpon Dari pendengar roja kita bacakan terlebih dahulu SMS yang sudah masuk. Dari Abu Rodah di Cibabat. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum berdakwah? Bagaimana dengan realitas saat ini yang banyak sekali orang berdakwah? Dan apa tujuan akhir dari dakwah? Tafadhal Ustaz. Iya. Apa hukum berdakwah? Hukum berdakwah itu hukumnya wajib, bah yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kewajiban ini Allah tuangkan dalam Al Quran dan juga dalam Hadis. Nabi Rasul Allah S.W.T. bersabda: ادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَاضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّي لُهُمْ بِالْتِهِ أَحْسَنَ Serulah manusia ajaklah manusia ke jalan Allah bil hikmah dengan hikmah wal mauizatil hasanah dan dengan pengajaran yang baik wajadilhum billati hiya ahsan dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bal digu anni sampaikan oleh kalian apa yang kalian terima dari aku walaupun hanya satu ayat. Oleh karena itu maka dakwah ini wajib bagi setiap orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berdakwah maka jangan ber mencoba-coba untuk berdakwah di luar kemampuannya atau memiliki kemampuan terbatas sedikit lalu dia berdakwah melebihi batas kemampuannya ingat hadis balighu anni waloo ayat sampaikan oleh kalian anni anni itu apa apa yang kalian terima dari aku maksudnya ajaran yang dakwakan itu ajaran yang bersumber dari rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya satu ayat adapun kalau menyampaikan ayat yang penjelasannya tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasannya dari rokyu sendiri, dari pikiran sendiri, maka jangan coba-coba, jangan mencoba-coba menyampaikan ayat atau hadis tanpa ilmu, karena apa? Karena dikhawatirkan terjerumus ke dalam kesalahan atau kekeliruan tanpa dia sadari. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan Berdakwah menyampaikan sesuai dengan kemampuan adalah isi dakwahnya lah isi yang bersumber dari ajaran Rasulullah SAW, bukan dari rokyunya sendiri. Jadi hukum adalah wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing dan dakwah itu tidak hanya ceramah. Dakwah bisa juga dengan berupa ajakan langsung umpama kita ke masjid, di tengah jalan ada teman-teman kita lagi ngarariung gitu ya, kita ajak, yuk. Kawan-kawan kita ke masjid dulu Itu dakwah Kita umpamanya mau pergi ke masjid Untuk pengajian Kita SMS, kita telepon kawan-kawan Eh ada pengajian tuh di masjid Anu Jam sekian dengan Ustaz Riyu kita ke sana Itu dakwah Umpamanya kita ketemu Dengan kawan sepulang kita Dari masjid, sudah selesai sholat Ada kawan masih nangkring aja. Eh lagi apa lagi sholat Eh, udah sholat, udah, eh lagi Baring-baring aja nih Eh, barusan udah azan tuh udah selesai salat dan salat belum. Itu dakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya menjelaskan ayat dan hadis. Dakwah itu pokoknya setiap ajakan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan keburukan kepada kepada kebaikan itu dakwah. Dan semua orang bisa melakukan itu. Oleh karena itulah maka hukum dakwah adalah wajib. Adapun dakwah berupa penyampaian ilmu maka hukumnya fardu kifayah. Ini yang pertama. Kedua apa tujuan dakwah? Tujuan dakwah adalah mengajak orang kepada ajaran Allah. Bukan mengajak orang kepada untuk mengikuti pribadi si dai mengajak ke golongan, mengajak ke pribadinya, pokoknya kalau nggak ikut saya sesat umpamanya itu bukan dakwah kepada Allah, itu dakwah untuk mengikuti dirinya sendiri atau kelompoknya atau golongannya Enggak, nggak boleh seperti itu. Dakwah ini kepada Allah harus karena Allah harus kepada Allah untuk harus untuk Allahumma azza wajalla bukan untuk sesama manusia Allahu alam. Berikutnya ada pertanyaan dari penelpon, silakan ibu. Silakan Bu. Uh, ini Ustaz, saya mau nanya. Uh, saya kan dulu pernah cerai sama suami. Iya. Terus punya anak satu. Hmm. Uh, anaknya ikut sama saya. Tapi uh, sekarang saya sudah nikah lagi. Kementerian suami saya kan sudah nikah. Hmm. Dia ngomong kalau uh, menurut Ustaz-Ustaz Al-Sunnah itu. Katanya anak yang sudah ikut sama ibunya. Terus ibunya nikah lagi. Haknya jatuh ke mantan suami yang dulu katanya. Apakah benar hadisnya ada seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, halo? <laughs> katil. Ya ibu, uh, anaknya berapa tahun bu? Umurnya uh, lima tahun, luka, enam tahun. Enam tahun, oke. Okay. Ya. Dengar di radio ijabu ya. Ya, makasih. Iya. Iya. pertama ada hadis, Inna ma'anta amal ukali abika. Sesungguhnya kamu dan hartamu hanyalah milik bapakmu Tapi ini tertuju kepada anak yang sudah balik Itu haknya jatuh kepada bapaknya Adapun kalau anak itu masih balita Masih dalam kondisi yang tidak bisa berpisah dari ibunya Ibunya lebih berwenang Sebagaimana sebuah hadis ketika ada seorang Apa namanya Ibu yang memiliki anak yang masih balita Kemudian bercerai dengan suaminya Nabi Alaihi Wasallam menyerahkan pengurusan anak itu kepada ibunya Karena apa? Karena si anak itu lebih membutuhkan ibunya daripada bapaknya dalam situasi dan kondisi seperti itu Jadi yang menjadi batasan adalah Bukan apakah si ibu ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain atau tidak Tapi dilihat dari apakah dia sudah balik ataukah belum kalau belum balik, maka masih tetap berada di dalam pengasuhan ibunya. Tapi kalau sudah balik, barulah dia, si bapak ini boleh kalau dia menginginkannya untuk mengambil sang anak di bawah pengasuhannya. Begitu ibu penanya tadi ya. Alam ya, pertanyaan berikutnya barangkali, karena dari telepon belum ada, kita bacakan dari SMS. Dari nomor telepon 085-86-138 sekian sekian sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menyesal dulu pernah mendoakan orang yang menzalimi saya Apakah bisa dicabut kembali? Jazakallah khair Iya Dulu si penanya ini pernah didalimi lalu mungkin mendoakan keburukan ya Apakah bisa dicabut kembali? Bisa, tapi lihat apakah doanya tadi sudah kena apa belum? Itu pertama. Kedua, tidak terlarang seorang yang didolimi mendoakan keburukan bagi orang yang mendoliminya. Karena apa? Pertama, hadis Nabi selesai mengisyaratkan bolehnya hal itu. Yang kedua, ini pernah dilakukan oleh para sahabat. Di antara Sa'ad bin Abi radhiyallahu an itu pernah difitnah oleh seseorang lalu sa'in bin abi waqasolat dua rakaat lalu berdoa Allahumma in kana kadhiba fatwil kata kata beliau ya Allah apabila orang ini dusta maka panjangkan umurnya dan panjangkan penderitaannya itu mendoakan orang yang mendzaliminya eh kena ternyata sampai orang itu panjang umurnya So istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal sampai dia lebih dari 100 tahun sampai semua memutih sampai alisnya pun menutupi matanya gitu ya, kumisnya menutupi bibirnya dan dia gila apa namanya E, pekerjaannya hanya mengganggu wanita dan anak-anak dia hidup sebatang kara dalam keadaan papa dalam keadaan miskin dan dia matinya pun tidak diketahui kapan dan di mana tiba-tiba sudah jadi bangkai di tengah jalan orang itu sebelum matinya pernah menyatakan aku adalah korban dari doanya Sa'an bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu jadi apa yang dilakukan oleh sahabat ini yang namanya Sa'ad bin Abi Waqas Menjadi dalil sebenarnya orang yang didolimi Boleh ya Mendoakan keburukan bagi orang yang mendolimi Dan itu dipastikan kena Karena janji Allah melalui lisan Rasulnya Salallahu alaihi Wasallam Walaupun tidak kontan hari itu Mungkin besok atau lusa Dan kasus-kasus Kenanya doa orang yang didolimi Kepada orang yang dolim itu banyak Baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, saya sendiri ya mengalami, menyaksikan orang yang curhat bahwa didolimi oleh sifulan, sifulan, sifulan. Lalu saya berikan penjelasan, boleh mendoakan, dan mendoakan. dan nah, ternyata kena. Dia laporan, ulah puas, saya puas, saya, dia kena benar-benar doa. Saya. Itu sebanyak, seperti banyak. Jadi, dibolehkan sih, dibolehkan. Tapi, lebih utama apabila kita mendoakan kebaikan bagi orang yang dolim dengan cara... Ya Allah balikan hatinya dari Memusuhi menjadi menyayangi Dari menentang menjadi mendukung Dari jahat menjadi baik Dari jauh menjadi dekat Itu lebih baik sehingga musuh berkurang satu Dan sahabat bertambah satu Begitu ya alam Ya berikutnya Dari pertanyaan lewat telepon Persilakan kepada penelpon Assalamualaikum Pengusulan. Ya, ya, silakan Pak, silakan. Dari Solihin Simahi. Ya, ya, Pak Solihin Simahi, silakan Pak. Uh, pertanyaannya, uh, orang yang berani ayat itu uh, doanya mutiarat atau muti Apakah itu sekalipun orang tersebut uh, termasuk mengkonsumsi makanannya haram atau misalnya dia juga percaya kepada dukun eh, yang keduanya apakah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya tapi anak soleh tersebut tidak apa bukan hasil didikan solehan dari orang tuanya apakah anak tersebut kalau berdoa eh, kepada orang tuanya eh, islamnya nyambung atau tidak Ya demikian Ustaz, terima, terima kasih Ya syafat Allah Al ya, Pak Solihin di Cimahi Mengajukan dua pertanyaan Doa orang yang teraniaya Akan dikabulkan Apakah kalau dia juga mengkonsumsi Barang yang haram, percaya kedukun juga Ya akan diterima Jawabannya iya Sekalipun dia punya awaik istijah doa Awai ketene kendala atau penghalang-penghalang dikabulkannya doa, tapi orang yang dizalimi ini spesial kedudukannya. Tadi disebutkan sekalipun orang itu orang kafir, ya. Orang kafir, kekafirannya itu merupakan penghalang terbesar dikabulkannya doa dia. Tapi dalam keadaan dia dizalimi, dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kesalahannya di bawah kekafiran, seperti mengkonsumsi barang yang haram atau dia percaya kepada perdukunan itu kan di bawah kekafiran walaupun kafir aja didengar oleh Allah Azza wa dan dikabulkan sehingga hadis yang menyatakan bahwa orang yang mengkonsumsi barang yang haram itu menyebabkan doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah itu doa yang umum doa apabila dia meminta kebaikan apabila dia meminta ini dan itu tapi dia mengkonsumsi barang yang haram ya tidak akan dikabulkan tapi spesial bagi orang-orang yang dizalimi lalu karena kedzaliman orang lain kepadanya dia mendoakan kejelekan bagi orang yang mendzaliminya maka tetap kena jangankan kesalahan berupa mengkonsumsi barang yang haram tapi dia muslim Walaupun dia kafir di luar Islam, yang merupakan kekafiran itu merupakan penghalang terbesar dikabulkannya doa. Tapi untuk orang yang didolimi, kasusnya tetap akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla Oleh karena itu, kata Nabi, takut madlum fa innu bayna bain Allahi hijabun wa inkana kafir. Jadi takutlah kamu kepada doa orang yang didolimi, karena tidak ada hijab antara orang itu dengan Allah, sekalipun dia itu orang kafir padahal kekafiran itu penghalang terbesar diijabahnya doa. Tapi khusus untuk orang yang didolimi ini spesial, ya e, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama. Kedua, bagaimana seorang anak yang soleh Mendoakan kedua orang tuanya Tapi kesolehan Keilmuannya itu bukan didapat Dari pendidikan langsung Orang tuanya, dia mencari sendiri Dan seterusnya, apakah kena? Iya, tetap kena Nabi AS yang menyatakan Wa solihin lah, Anak soleh Yang mendoakan kedua orang tuanya Tidak mensyaratkan bahwa Kesolehan itu atas Kedidikan kedua orang tuanya, enggak Yang jelas Jasa orang tua tidak ada bisa yang menandingi oleh guru yang bagaimanapun hebatnya telah memberikan ilmu kepada si anak. enggak. Karena jasanya mulai dari mengandungnya, mulai melahirkannya, menyusuinya, mengurusnya sampai dia balik. Itu tidak akan bisa tertandingi jasa sebesar itu oleh siapapun dan oleh perbuatan apapun. enggak, enggak bisa. Hanya karena itu saja, hanya karena mengandung dan melahirkan saja ya. Maka itu sudah merupakan suatu jasa orang tua yang menyebabkan amalan soleh anak-anaknya itu sampai ke orang tua. Doa anak itu sampai ke orang tua Apakah anak itu solehnya karena didikan orang tua Atau karena didikan orang lain gitu Orang tuanya culjen gitu ya Tapi si anaknya kreatif ke masjid, ngaji, ke pesantren Tanpa didukung oleh orang tuanya Maka tetap saja kesolehan Anak itu aman-aman solehnya tetap akan sampai kepada kedua orang tua Sampai nanti di akhirat gitu ya Ada orang yang oleh Allah diberi pahala yang besar. Orang itu kaget ya Allah min ayna lihada dari mana pahala yang saya peroleh ini? Rasanya saya belum pernah mengamalkan amalan yang pahalanya sebesar seperti ini. Lalu dijawab ini adalah dari istighfar anakmu bagimu. Nah di sini tidak disebutkan bahawa orang tua itu memperoleh pahala dari istighfar anak itu karena didikan si orang tua enggak yang jelas jasa orang tua sejak mulai ngandung melahirkan itu merupakan jasa yang menyebabkan seluruh amal anak-anaknya itu layak untuk disalurkan juga kepada orang tua. Allahumma amin. Pertanyaan selanjutnya lewat SMS dari 022927381 sekian sekian. Assalamualaikum dari Payayan di Cimahi. Ketika sholat jahar, makmum baca fatihah atau tidak? Bayan di Cimahi ini ditanyakannya nanti sore ya, tapi tidak apa-apa. Takhirul bayan al-waktul hajah layajuz. Jadi mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. E, tentang sholat maghrib, isyak, subuh, jumatan dan seterusnya yang jahar, apakah makmum baca fatihah? Ulama ikhtilaf ya. اختلاف yang menyatakan ada ya wajib baca. Kapan bacanya? Setelah imam membaca Fatihah. Ketika ada jeda silakan baca Fatihah di sana berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la illa Fatihah atal Janganlah kamu membaca apapun kecuali Fatihatul Kitab. yang berperapat seperti ini banyak Syekh Al-Utsaimin di ya Syekh Abdul Muhsin 'Abbad itu menyatakan ya makmum juga harus membaca al-fatihah di dalam hatinya dan dibacanya seusi imam membaca fatihah walaupun imam ketika itu sedang membaca surat itu pendapat pertama pendapat kedua menyatakan tidak karena bacaan imam itu sudah mencakup bacaan makmum itu pertama kedua ayat menyatakan faidah qur'an fa -qur stami ulahu ang situl alaikum turhamun kalau dibacakan ayat kepada kamu, diam dan dengarlah agar kamu dapat rahmat Ayat ini khusus tentang sholat berjamaah Kalau imam baca ayat, maka kamu diam dan dengar agar kamu dapat rahmat Kemudian kalau umpamanya imam baca surat makmum baca fatihah gitu ya Untuk apa e, si imam baca surat jahar nanti akan mengganggu bacaan fatihah makmum Kan gitu, terus kalau imam salah bacaan suratnya Sementara makmum sibuk membaca fatihah, makmum tidak bisa untuk mengoreksinya. Oleh karena itulah, maka bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum, sehingga si makmum tidak lagi diharuskan untuk membaca fatihah. Ini pendapat yang kedua, dan saya pribadi berpegang pada pendapat yang kedua ini, tapi tetap ihtiram kepada ulama-ulama yang berpendapat yang pertama tadi Wallahu alam ya, Wallahu'alam bisawab. Ustaz Allah, Her, Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada pendengar Radio Roja untuk menyampaikan pertanyaannya lewat telepon ke 868-62-637 Sekali lagi kepada nomor 868-62-637 atau SMS ke 081-1227-1476 Ada pertanyaan lewat telepon Kami persilahkan kepada penelpon Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bu. Halo? Iya, silakan. Iya, silakan Ibu. Uh, saya dengan umum Mikdat di Bandung Barat Iya. Ini Ustaz, uh, seorang teman saya uh, berkuliah di uh, jurusan ilmu yang mempelajari ilmu, ilmu syar'i. Tapi di tengah perjalanan dia merasa bahwa Ketika ilmunya itu bertambah Dan dia belum sanggup untuk Mengamalkan dan Mendawahkannya kepada orang lain Dia merasa takut untuk Meneruskan, melanjutkannya kembali Kemudian beliau ini Meminta nasihat kepada saya Tapi saya belum bisa Memberikan nasihat kerana saya sendiri Tidak tahu bagaimana saya mana Menasihatnya Yang jadi pertanyaan apakah Ketika kita itu apa, Mempelajari suatu ilmu Yang banyak itu Bagaimana bentuk pengamalannya Seperti eh, Mereka yang berkuliah di ilmu syar'i Itu kan eh, Ilmunya terus bertambah Apakah mereka harus eh, Apa harus seperti terus apa harus saja, selesai harus ya harus seperti gitu ya? ya kemudian dia sampai dia merasa mantap untuk e, mengamalkannya atau kita boleh mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya dan ya. demikian. Kemudian e, bagaimana bentuk dari pengamalan itu apakah apalagi untuk seorang apa akhwat apakah harus dengan mendawahkannya itu melewat, lewat majelis taklim dengan tablik itu dan sebagainya? Apakah dibolehkan? Biasanya pertanyaan. Ya. Barokallah sih. Ya, wafik barokallah. Ia ya, dari umum ikhtiar di Cimahi. <coughs> Alhamdulillah. Ya di kumulohu islhihu Ada kawannya yang belajar ilmu syar'i, tapi setelah melihat beratnya beban yang harus dipikul oleh Orang yang berilmu yaitu mengajarkannya, mendakwahkannya, mengamalkannya, akhirnya ragu apa terus apa karena kalau e, terus berat dan dia belum siap apakah harus berhenti atau terus? Iya. Pertama, biasanya ilmu ilmu syar'i yang dipelajar di universitas-universitas Islam itu ilmu ilmu syari yang merupakan ilmu alat untuk memahami ilmu syari seperti bahasa Arab seperti ilmu tafsir, seperti ilmu hadis, seperti ilmu fiqih, seperti ilmu usul fiqih, seperti ilmu balaghah dan ilmu-ilmu alat yang lainnya yang memang dibutuhkan untuk memahami ajaran Islam. Bagaimana pengamalan dari ilmu-ilmu itu ya difahami kemudian ee, diaplikasikan dalam memahami Islam. Mengaplikasikan kaidah atas bimbingan orang yang berilmu dan seterusnya Nah justru kalau umpamanya yang lebih berat adalah orang yang bukan mempelajari ilmu alat tetapi mempelajari isi dari agama ini seperti dalam pengajian-pengajian dalam pengajian kan kita tidak diajarkan ilmu musalahul hadis ya ilmu dirayatul hadis ilmu riwayatul hadis itu tidak tidak diajarkan tidak diajarkan nahwu shorof tapi diajarkan langsung isi dari agama ini yang harus diamalkan mestinya yang merasa berat itu pengajian umum bukan kuliah kalau kuliah mempelajari ilmu alatnya kalau dalam pengajian mempelajari isi agamanya yang harus diamalkan kan begitu mestinya Ah tapi apapun ilmu itu baik isi ilmu agamanya ataupun ilmu alat untuk memahami agama, dua-duanya kalau kita memiliki peluang untuk mempelajarinya jangan disia-siakan. Seorang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata uridu an ata'an lamal ilma wa akhafu an udayyi Kata dia, aku ingin mempelajari ilmu tapi aku khawatir menyia-nyiakannya. Tidak mampu mengamalkannya. Apa kata Abu Hurairah? tadhiyan. Cukuplah dengan cara kamu meninggalkan mempelajari ilmu, dengan cara kamu tidak mempelajari ilmu. Itu adalah penyanyian yang terbesar. Jadi penyanyian terbesar terhadap ilmu adalah tidak mempelajarinya. Kalau kita mempelajari ilmu Lalu ilmu itu tidak diamalkan Yaitu bentuk menyianyikan Tapi ada bentuk menyianyikan ilmu yang paling besar Yaitu tidak mau mempelajari ilmu itu Itu e, sebesar-besar sikap penyianyian terhadap ilmu Oleh karena itulah maka Tetap pelajarilah ilmu Baik ilmu alatnya ataupun ilmu isi dari ilmu agama ini Karena apa nanti seperti yang sudah kita jelaskan ya Setiap kali orang mempelajari ilmu, Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk mengamalkan isi dari ilmu itu. Dan mengajarkannya, mendakwahkannya. Jadi kemampuan kita pun akan meningkat sedikit demi sedikit. Kesiapan mental kita pun akan meningkat sedikit demi sedikit. Sesuai dengan penambahan dan peningkatan ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita peroleh. Dari sinilah nanti kita akan menyadari, ya akan me meyakini, akan mengetahui bahwa memang ilmu ini adalah sesuatu yang bisa mengangkat derajat, kemuliaan, iman, dan mental kita dalam menghadapi seluruh permasalahan yang pasti akan kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu jangan sampai mundur terus saja pelajari terus pelajari terus pelajari, dengan seluruh persyaratan yang wajib kita ikut sertakan dalam pelajarimu yaitu ikhlas yaitu bersungguh-sungguh dan seterusnya itu nah kalau nanti yang bahaya itu mempelajari ilmu tapi tidak ikhlas, mempelajari ilmu tapi tidak bersungguh-sungguh, mempelajari ilmu karena tujuan-tujuan dunia, duniawi. duniai. Itu yang nanti akan berbahaya. Eh? Oleh karena itu, tetaplah ikhlas, tetap bersungguh-sungguh, tetap menuntut ilmu maka Allah Subhanahu Wataala akan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Allah Subhanahu Wataala menyatakan, Walladina jahadufina la nadiyanhum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka, gitu ya. Oleh karena itu terus-terus terus-terus jangan berhenti di tengah jalan untuk mencari ilmu. Nanti Allah subhanahuwataala akan mudahkan jalan bagi kita. Allah subhanahuwataala akan menguatkan mental kita, iman kita dan akan mendukung, menolong, membantu semua langkah-langkah kita dalam mempelajari dan menyebarkan ilmu ini. Begitu ya. Allahul Alam Biswab. Sekolah Nasional jawabannya. Selanjutnya kita angkat lagi pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Wassalam. Silakan bapak. Ya. E, begini ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya marah. Ini apa Pak Mara dari pada Larang, ya? Iya. Begini kan itu, itu kewajiban bahwa kita sholat harus bersholat berjamaah di masjid pada isak terutama isak dan subuh ya. Iya. Tapi kami memilih berjamaah di rumah saja dengan alasan satu itu di masjid itu berlaku tradisi yang lebih banyak bid'ahnya daripada yang wajar gitu. Hmm. yang kedua kalau sembahyang berjamaah dengan cara begitu kami tidak bisa husu, hmm. nah ya. dan yang ketiga itu karena istri seperti anak-anak itu agak ada banyak kelangan untuk bisa berjamaah di masjid. Maka kami mau mengadakan jamaah berjamaah itu di rumah saja. Nah, itu apakah bisa dilaksanakan seperti itu? Ustaz. Iya. Mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamara di Padalarang ya. Kasus ini mungkin banyak dialami oleh banyak orang di banyak tempat ya. E, pertama, wajibnya solat berjamaah di masjid bagi laki-laki Itu didalili oleh Al-Quranul Al Karim Dan oleh hadis-hadis yang suhih Baik bernada perintah Ataupun bernada ancaman bagi orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah di masjid Itu yang pertama Yang kedua, ya bahwa Berjamaah sholat di masjid itu salah satu di antara hikmahnya adalah menjaga ukhuwah, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengecualikan kewajiban sholat berjamaah ini dengan pengecualian tertentu. umpamanya sholatlah kalian di masjid kecuali kalau imamnya begini begini begini, nggak ada. Oleh karena itulah apabila di masjid yang kita sholat berjamaah di sana ada kebinahan, ada penyimpangan yang dilakukan oleh imamnya. Maka itu tidak menjadi dalil bolehnya kita tidak datang ke masjid itu dengan cara di rumah. Sebab apa? Sebab para sahabat tetap sholat bersama imam, sholat idul fitri atau idul adha. Sekalipun si imam itu melakukan Kebidahan yang nyata-nyata Bidahnya seperti yang dilakukan Oleh salah satu penguasa atau gubernur Madinah saat itu yang namanya Marwan Marwan itu melakukan Sholat Dengan Sholat Dengan dengan khutbah terlebih dahulu Lalu sholat, seperti sholat jumat Sholat jumat kan Khutbah dulu, lalu setelah itu sholat Sedangkan sholat Id, baik idul fitri atau Idul adha Sholat dulu kemudian khutbah Marwan ini merubah sholat Id dengan cara dia Seperti sholat jumat yaitu khutbah dulu lalu sholat Dan ini kebidahan yang nyata-nyata Dan inilah kebidahan yang pertama kali dilakukan di dalam sholat id Tapi walaupun sebidah itu Para sahabat tetap menghadiri sholat id tersebut Karena kewajiban memelihara solat secara berjamaah. Dan kewajiban untuk memelihara ukhwah. Adapun kesalahan dan kebidahan yang dilakukan oleh imam. Maka itu adalah tanggung jawab dan dosa imam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. A'immatukum yusalluna alaikum fa'idah asobu falakum walahum wa'idah akhtau falakum wa'alayhim. Imam-imam itu memimpin solat-solat kalian. Apabila imam itu benar, maka pahala bagi mereka, pahala bagi kalian Apabila imam itu salah, pahala bagi kalian dan dosa atas tanggungan imam Berdasarkan hal itulah, maka apabila kita melakukan solat berjamaah di masjid Tapi imamnya banyak melakukan kebidahan Maka kita tetap wajib hadir di masjid itu untuk melakukan solat berjamaah Dan kebidahan dan kesalahan yang dilakukan oleh imam itu murni tanggung jawab imam dan kesalahan serta dosanya Allah tanggungkan kepada mereka. Tapi makmum tetap, tetap memperoleh pahala dari ketaatannya kepada imam. Jadi sekali lagi Pak Marah dan para pendengar Radio Rojak yang lain. Kesalahan imam di masjid kebidahan yang mereka lakukan itu tidak menjadi alasan untuk tidak datang sholat ke masjid tanpa adanya alasan lain selain itu. Berdasarkan hal itulah, maka apabila di masjid ada kesalahan dan kita tidak bisa khusyuk karena kesalahan itu, coba diantisipasi cara agar kita bisa khusyuk dengan kesalahan yang ada di sekeliling kita. Dan kesalahan imam itu coba kita luruskan di momen-momen tertentu dengan cara mendakwahinya berdiskusi dengannya. Dengan hujah-hujah yang sudah kita Siapkan sebelumnya, kalau hasil Diskusi itu umpaya baik, Alhamdulillah Mereka berubah, kalau ternyata mereka Kekeh yang ngeir dalam kesalahannya, Maka kita sudah melakukan Kewajiban dan tetap Kesalahan itu ditanggungkan kepada Imam, sekali lagi, tetaplah Pergi ke masjid, berjamaahlah Sekalipun imamnya banyak melakukan Penyimpangan dalam solatnya Tetap jaga ukhwah, tetap jaga persatuan Dan kesalahan imam ditanggungkan Oleh Allah kepada si imam, dan Si tetap memperoleh pahala Dari ketaatannya Wallahu a'lam bisawab Sesukallah heran atas jawaban dan penjelasan Ustaz Bagaimana Ustaz Masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Boleh kalau ada habiskan aja dulu lah ya. Ada pertanyaan dari SMS dari nomor 08572287 Sekian-sekian-sekian Assalamualaikum Ustaz Sebelum menikah Kami berjinah 8 bulan setelah pernikahan istri saya melahirkan Sahkah pernikahan kami jika tidak bagaimanakah cara kami bertobat tafadhal ustaz Iya yeah. Ghafarallahu lak uh, hukum Menikah Wanita yang sudah hamil duluan di luar nikah, tapi menikahnya dengan lelaki yang menzinahinya, para ulama ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Semasyur Hasan Salman, salah satu di antara yang membolehkan, asal uh, yang menikahinya itu benar-benar wanita lelaki yang menzinahinya. Dan si wanita itu tidak melakukan perzinahan dengan laki-laki lain kecuali laki-laki ini. Dan secara biologis benar-benar ini adalah anak dari si laki-laki tersebut. Maka dibolehkan dan pernikahannya sah itu kata beliau. Adapun yang lain menyatakan tidak boleh tidak sah berdasarkan ayat. Wa'ulatul ahmal ya tarabatsna hatta yadana amhamlahunna bahwa wanita-wanita yang sedang hamil dia harus menunggu untuk menikah sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Nah, ini berdasarkan hal ini maka tidak boleh itu yang pertama, yang kedua, anak hasil zina tidak boleh dinisbatkan kepada bapak yang menzinahi si sang ibu tadi. Jadi itu anak yang eh, bukan anak bapaknya secara syar'i yang apabila anaknya itu wanita maka walinya tidak boleh diwalikan oleh bapak biologisnya ketika akan menikah dan kalau bapak biologisnya itu meninggal harta warisannya tidak jatuh kepada anak hasil zinahnya enggak ini status anak itu di mata hukum syar'i sehingga apabila nanti kalau dia sudah hamil karena perzinahan ya lalu ketika usia Eh, kandungan sebulan atau dua bulan Nikah Dan setelah nikah pasti bercampur lagi Pasti melakukan hubungan suami istri lagi Dan ketika lahir pasti diklaim bahwa ini anaknya Padahal ini hasil, anak hasil zina Sehingga karena itulah dia merasa berhak untuk menjadi wali atas anaknya ini Kalau anaknya wanita dan mau menikah dan kalau umpamanya anaknya Umpamanya kaya raya kemudian meninggal Nanti si ayah biologisnya ini Merasa berhak untuk menerima harta warisan Dari anaknya atau sebaliknya Kalau ayahnya meninggal Anaknya nanti berhak memperoleh warisan Padahal dia hasil anak hasil zina Yang tidak boleh diwalikan oleh ayahnya Tidak boleh juga menerima dan saling mewarisi Dengan ayahnya Sehingga menjadi samarlah hukum Inilah pendapat yang kedua Jadi E, dua pendapat di kalangan para ulama ini adalah pendapat yang memang realitanya ikhtilaf di kalangan mereka Kalau saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini yaitu tidak boleh menikahkan Nah sekarang yang terjadi kan sudah ya Lalu <tuh> bagaimana hukumnya apakah sah pernikahan itu ataukah tidak e, Seluruh ibadah yang dilakukan secara salah dan kesalahan yang menyebabkan ibadahnya itu tidak sah. Tapi dilakukan karena ketidaktahuan alias karena kebodohan, maka ibadahnya menjadi tetap sah dan tidak mengurangi kadar dan nilai dari ibadahnya itu. Hadis tentang hal ini sangat-sangat-sangat banyak di antaranya Muawiyah bin Al-Hakam baru aja masuk Islam lalu dia sholat Lalu di tengah-tengah sholat bersama Nabi S.A.W. ada yang bersin Lalu Muawiyah mendoakan Yarhamu Para sahabat melotot kepada Muawiyah Lalu Muawiyah di tengah sholatnya menyatakan Ngapain kamu lihat-lihat saya Itu padahal lagi sholat Nah berbicara ketika sholat Membuat sholatnya tidak sah dan batal Tapi karena Muawiyah melakukan itu karena ketidaktahuan Maka oleh Nabi seusi solat menyatakan innahadi solah layak suluh fiha min kalaminas. Solat ini tidaklah layak dalamnya ada ucapan manusia. Tapi Nabi Sulaiman tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali solatnya, menunjukkan solat Muawiyah itu sah. Adapun kesalahan yang dilakukannya dianggap tidak batal karena ketidaktahuan karena kebodohan. Ini pertama. Kedua, lihat. Umpamanya Rasulullah SAW suatu saat sholat bersama para sahabat memakai sendal. Di tengah-tengah sholat beliau mencopot sendalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Melihat itu para sahabat juga mencopot sendal-sendal mereka dan meletakkannya di sebelah kiri. saat usai sholat kata Nabi SAW, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Kata para sahabat kami lihat, kamu mencopot, kami juga mencopot. Lalu Nabi menyatakan tadi datang Jibril membisikkan bahwa di sendalku ada najis. Kalau aku copot dan aku letakkan sebelah kiri Hadis ini menunjukkan Separoh sholat nabi Nabi sholat memakai najis Dan kalau ada najis ketika sholat Menyebabkan sholatnya itu apa? Batal dan tidak sah Tapi karena nabi tidak tahu Beliau menganggap Separoh sholat awal yang pakai najis itu sah Karena beliau tidak tahu Makanya di tengah jalan ketika tahu Dicopot atas bisikan Malaikat Jibril Nah ini menunjukkan sebuah ibadah ya yang dilakukan secara salah ya sampai kesalahannya membatalkan ibadah tersebut. Tapi kalau itu dilakukan karena ketidaktahuan menyebabkan solatnya itu sah, ibadahnya sah. Umar dengan Amir bin Yasir dua-duanya pergi atas utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah jalan dua-duanya junub pada waktu subuh. Adapun Ammar bin Yasir dia berguling-guling di tanah mandi dengan tanah lalu solat. Adapun Umar tidak solat. Nah, ketika dua-duanya kembali ke Madinah, Nabi mengajarkan tayamum. Tapi Nabi tidak menyuruh baik Ammar maupun Umar untuk mengulang kembali. Ammar tidak disuruh mengulang solatnya, Umar tidak disuruh mengkodok solatnya, enggak. Padahal dua-duanya salah. Tapi walaupun salah, karena dilakukan karena ketidaktahuan, maka tetap dianggap sah. Nah, kasus tadi, ya, menikah dalam keadaan umpamai lagi hamil, karena ketidaktahuan. Maka tetap saja nilai dari pernikahannya sah dan benar-benar ibadah. Adapun kesalahannya itu karena ketidaktahuan maka lanjutkanlah pernikahan tersebut dan bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat dengan memenuhi tujuh persyaratan tobat yang sering kita jelaskannya. Mudah-mudahan dosa si penanya tadi beserta istrinya diampuni oleh Allah Azza Wajalla dan tobatnya juga diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan mengganti semua kekeliruan dan kesalahannya pada masa lalu dengan ibadah-ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ya, barangkali ini pertanyaan terakhir Ustaz karena ya. masalah waktu. Pertanyaan dari nomor telepon 083820890 sekian sekian sekian. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menasihati orang yang sufi, suka TV, dan suka film? Dan bolehkah ilmu yang kita pelajari didakwahkan untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain? Tafaddal. Iya. Bagaimana menasihati orang yang tadi sufi? Nasihatkan kepada dia tentang keburukan-keburukan dari apa yang dia lakukannya... Yang dilakukannya baik untuk pribadi, ataupun untuk orang lain, secara fisik, ataupun secara psihis, dunia, ataupun akhirat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau hukum TV itu sendiri, Syahal al-Bani rahimahullah ta'ala telah menjelaskan, jihaznya, alatnya, pesawatnya tidaklah haram. Tapi yang dihukumi itu kontennya atau isi acaranya. Oleh karena itu kalau di daerah Jabodetabek gitu ya, ada TV-TV yang berisi dakwah. Seperti umpamanya silakan juga Bapak-bapak Ibu-ibu ya yang memiliki internet itu dibuka umpamanya ah, eh Ahsan TV, Insan TV. Saya juga suka mengisi di sana. Kalau di daerah Jabodetabek sudah bisa diakses atau ditangkap melalui TV-TV di rumah. Nah, kalau kita punya TV, lalu TV itu kita hanya gunakan untuk mengakses dan menonton kajian-kajian uh, seperti itu, itu boleh, bagus. Bahkan si Allah menyatakan suatu saat TV itu bisa saja menjadi wajib apabila dijadikan sebagai alat dakwah yang sangat sangat-sangat dibutuhkan dalam era teknologi uh, seperti sekarang ini. Untuk menyebarkan tauhid, untuk menyebarkan manhaj yang benar Untuk menjelaskan buruknya kebidahan, kemaksiatan, dan penyimpangan yang lainnya Itu dibolehkan saja Dan itu bagus Jadi jihaznya itu e, netral, boleh, mubah Dan bisa sunnah apabila dipakai kebaikan Bisa haram apabila dipakai untuk e, menyebarkan keburukan-keburukan Nah, nasihatkan kepada orang itu tentang keburukannya dan gantilah dengan uh, hal yang bisa membuat dia bermanfaat bagi dirinya. Allahu Alam. Itu yang pertama. Kedua, apa tadi? Kedua tentang, Kedua tentang bolehkah ilmu yang kita pelajari didakwahkan untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain? Ya, bukan didakwahkan untuk diri sendiri, karena diri sendiri kan sudah faham itu tentang ilmu yang dia pelajari Ya, Artinya langsung amalkan dan salah satu dari dari pengamalan itu diajarkan Mengajarkannya termasuk bagian dari pengamalan ilmu itu Jadi kita berjalan sinergi, ya kita amalkan, ya kita dakwahkan, kita ajarkan kepada orang lain gitu ya jadi tidak ah nanti untuk di sini untuk orang lain nanti kalau kita sudah benar 100% mengamalkan baru ke orang lain itu enggak boleh. Kalau umpama dia tidak mengamalkan terus menerus 100% apakah dia tidak dawah? Padahal menyembunyikan ilmu itu adalah haram man katama ilman indah hajatin nasi ilai uljima yaumul qiyamah bil jami min Siapa orang yang menyembunyikan ilmu di saat orang membutuhkan ilmu itu Orang itu akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari tali api neraka Pada hari kiamat nanti Waliyahatubillah oleh karena itu sinergi kita amalkan, kita ajarkan, kita dakwahkan gitu ya. Jangan sampai kita menunggu pengamalan sempurna untuk diri kita, barulah mengamalkan. Dan di saat kita merasa belum sempurna, maka kita tidak pernah berdakwah, kita tidak pernah mengajarkan. Dan itu keliru, sebab menyembunyikan ilmu adalah sesuatu yang dosanya sangat besar. Ah Barangkali pagi hari ini cukup sampai di sini ya Sudah hampir jam 8 waktu yang uh, kita akan jalani Sudah 2 jam waktu yang kita habiskan Mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan tadi Tidak hanya menjadi tambahan ilmu bagi kita semua Tapi juga memberi tambahan iman Tambahan dorongan untuk beramal Tambahan semangat untuk mencari ilmu lain yang lebih bermanfaat bagi kita Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali nanti sore ya Jam 4 Membahas kitab Al-Qalmu bin Fi'aqtul Musulin. Semoga Allah subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayah dan waktu kepada kita untuk terus mengikuti kajian yang bermanfaat ini. Subhanakallahum bihamdik ashadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaiku walhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh.